Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Miftahibabirahmatillah Adada ma fi ilmi Allah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tufaqihuna bihafiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin, para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis ar raudhah Dalam keadaan suihah wal'afiyah Insyaallah Yang sakit jadi sembuh Yang sehat Tidak kena penyakit Dan awet sehatnya Selama-lamanya Panjang umurnya Mudah usaha dunia Akhiratnya Murah dan barakah rezekinya Datang dari segala Arah tanpa susah payah Terlindung dari segala Pencana dan musibah Akhir usia kelak Insyaallah husnul khatimah Dan dikubur bersama para nabi, para rasul, suhada dan solehin Dan masuk surga Enggak pakai dihitung-hitung oleh Allah Ta'ala Amin Allahumma Amin Hadirin Kita bersyukur masih dan semoga selalu Diringankan langkah kaki kita ke majlis-majlis seperti ini Ya, Alhamdulillah Ini ada yang datang dari dekat Ada yang datang dari sangat dekat Ada yang datang dari jauh Dan ada yang tidak datang tapi ikut Yang datang dari dekat Sekitar majlis ini Yang datang dari sangat dekat Saya Cuma dari rumah situ Yang datang dari jauh Ya Jenengan-jenengan ini Dari sangat jauh Mungkin dari luar Kota luar provinsi Bahkan luar pulau Atau bahkan dari luar negeri nah, Kemudian yang Ikut tapi enggak ikut ke sini Yang lagi dengar di radio Dan yang lagi nonton Lewat video streaming Dimanapun ber berada Semuanya lagi Dimudahkan Allah Ya, dimudahkan oleh Allah. Itu namanya at-tawfiq. Bahasa kita taufiq. Ya. Taufiq itu kemampuan untuk mengamalkan ilmu, ketaatan. Jadi orang punya ilmu salat misalnya, kadang belum dapat taufiq sehingga yang enggak salat-salat. Punya ilmu tahajud, belum dapat taufiq yang enggak tahajud-tahajud. Punya ilmu senyum. Belum dapat taufik. Ya cemberut terus hidupnya. Punya ilmu orang yang memaafkan akan dimaafkan sama Allah. Punya ilmunya. Tapi taufiknya enggak dapat. Jadi hidupnya cuma membenci dan memusuhi orang orang lain. Nah, Alhamdulillah kita sudah mengawali yang baik di penghujung malam ini. ya, Yaitu kita dapat taufik untuk duduk bersama. Berpikir sudah kita lakukan. Dan sekarang kita duduk untuk bareng-bareng cari -bareng ilmu. Harapan kita cuma satu, semoga kita sebagaimana diberi taufik untuk datang, semoga kita juga diberi taufik untuk mengamalkan apa yang kita dengar. Ya, amin. Allahumma, amin. Dimudahkan. Hadirin, Jumat yang lalu kita bicara tentang kitab hikam Ibn Otoilah, masalah semangat. Masalah Semangat. Sekarang kita akan masuk ke hikam yang keempat, yaitu areh nafsaka minat terdiri famaqomabi gairuk anka lataqumbi antali nafsik. Rehatkan, rehatkan areh, jadi rohah. Rohah itu satu kondisi di mana seseorang merasa nyaman, lapang, tenang, bahagia, tak ada sumpeknya Jadi rohah, lapang, senang saya, lego. Kalau bahasa Jawa rohah itu ada yang pas Kalau bahasa Indonesia susah Kalau bahasa Jawanya rohah itu Plong ya. Bahasa Indonesia nya plong apa? Lega, gitu ya. ya Lega tapi sama plong itu lain ya. Kalau plong itu maknanya lebih Lebih dalam dan lebih lu, luas Jadi jadikan hatimu itu plong Hatimu gak ada ganjalan Hatimu gak ada suntuk Hatimu gak ada sumpek Hatimu gak ada resah, hatimu gak ada geli Gelisah, yang ada Tenang, nyaman, santai Saya mau nanya Itu gampang atau susah? Susah? Susah atau gampang? Kenapa kok susah? Eh, ini kuncinya di sini nanti Kenapa jadi su? Susah Arih nafsa kamina tadbir jadikan dirimu itu plong nyaman tenang nggak usah mikir-mikir ngurus macam-macam tadbir tadi udah pernah kita jelaskan ya yaitu pengin ngatur ngatur a ini gimana ya cara mengatur keuangan yang baik gimana caranya saya dapat penghasilan gimana caranya nanti saya bisa membayar cicilan-cicilan ya biar nggak mencicil gitu kan nah, gimana caranya gimana caranya itu itu namanya tadbir, ngatur-ngatur urusan duniawi. Itu namanya tadbir. Jadikan dirimu nyantai saja, tenang, bahagia, enggak usah ngurus-ngurus yang begitu. Bisa enggak? Halo. Ini e, mau jawab aja kok susah kenapa? Jawabannya susah. Kan jawabannya cuma dua, bisa atau tidak, lah kenyataannya selama ini bisa atau tidak? Contoh, contoh, contoh Punya utang 200 juta 5 hari lagi harus dibayar Uang tidak punya Nah itu ketawa aduh. 200 juta utangnya 5 atau 4 hari lagi harus dibayar Saya mau nanya Kira-kira pusing atau enggak pusing? pusing? Nah, yang buat pusing apa? Ngatur. Ya kan? Nga? Ngatur cara untuk mendapat uang 200 juta. Betul kan? Nah, ketika ngatur semua itu jadinya po? Pusing. Oh, ini jual ini. Oh, ini kita akan mungkin banting barang ini. Gitu kan, ya. Oh, ini. Mungkin juga pinjam pada orang lain memperpanjang waktu, waktu dan lain sebagainya ngatur. Lain yang buat pusing itu apalagi belum tentu. Belum tentu misal mau jual barang bisa laku. Ya kalau laku, kalau gak laku bagaimana? Ya kalau lakunya itu sesuai perkiraan. Kalau jauh di bawah perkiraan bagaimana? Ya nanti kalau kemudian di hari hanya lima hari lagi nanti uangnya gak ngumpul. Terus bagaimana? Dan nah, ini yang buat kita capek. Kenapa? Karena sudah disebutkan oleh Ibn Athaillah, "Fa maqama bi ghairuk bi antari Sesuatu yang sudah diatur oleh yang lain, kamu enggak usah ikut-ikut ngatur. Siapa yang lain yang dimaksud? Sesuatu yang sudah diatur sama Allah, sesuatu yang sudah diurus sama Allah, kamu enggak usah capek-capek ikut ngatur. Yang buat kita capek hidup ini karena ngatur sesuatu yang sudah diatur sama Allah. Allah sudah ngaturkan, kan kok kita ikut-ikut Ngatur. Akhirnya capek sendiri. Saya kasih contoh boleh? Boleh. Misalnya, ibu sebagai istri berkata pada suami, Pak, sarapan, makan siang, makan malam, jenengan anda tidak usah bingung. Sudah saya masakkan Menunya udah saya atur selama Satu bulan Bapak gak usah mikir Gak usah ikut ngatur ngatur. Pokoknya pengen makan siang Jam 1 sudah siap Sarapan jam 7 sudah siap Makan malam jam 8 sudah Siap, enak atau gak enak ini? Punya istri yang begini enak atau gak enak? Enak, Bapak punya istri yang begitu? Hehehe <tuh> <tuh> Ini jawabannya pada wajah-wajah senyum bahagia ini. Ya, yeah. Ini kalau begitu kan enak kan? Enak. Nah kemudian sudah diatur seperti itu dan terbukti. Ya terbukti jam 7 sarapan tersedia. Dan enak. Jam 1 makan siang tersedia. Dan enak. Jam 8 malam makan malam tersedia. Dan enak. Nah kok ini si suami kemudian pagi-pagi masih sibuk beli lombok. Ya kemudian beli bawang merah, beli bawang putih. Ditanya, "Mau apa?" Pengen buat nasi goreng." Saya mau nanya, "Ini suami bodoh atau pandai nih?" <laughs> Yang jawab ibu-ibu aja. Bodoh atau pandai, Bu? Bodoh. Kenapa? Lah sudah disiapkan duduk manis, santai, jadinya eh, enak, masih pengin ikut-ikut ru ruat. Betul kan? Ya. Lah sekarang Allah taala sudah menjamin, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Sudah ini mesti ini ini setan mulai masuk. Jamin ya jamin, tapi terus gimana? Nah, ayo jujur jujur jujur, jujur ngaku. Sudah kemasukan setan itu sudah belum sudah masuk ni? Sudah. Kok tahu? Saya juga dengar setannya lagi bisiin tu. <laughs> ya, Soalan saya juga dibisiin tu ya. Ayah ya, yakin ya yakin. Tapi apa terus yakin, gak ngatur. Ini kan gak ngurus, mik gak mikir. Bagaimana dan bagaimana. Itu yang dimasukkan dalam hati kita seperti itu. Udah itu gak usah dipikir dulu. Yang penting yakin dulu. Yakin dulu. Yakin dulu. Yakin gak diatur sama Allah? Yakin gak diurus sama Allah? Yakin gak dijamin sama Allah? Kalau udah yakin pusing gak? Kalau udah yakin seharusnya tidak ada bu pusing. Lah kenapa pusing ketika keyakinan dihadapkan pada kenyataan? Betul? Ya, oh, betul. <laughs> keyakinan dihadapkan pada kenyataan. Ya, Bib yakin rezeki dijamin sama Allah, tapi sampai hari ini mau beli motor aja kok enggak bisa, atau Tofif. Ustaz, yakin rezeki dijamin sama Allah, tapi nyatanya saya dipecat dari pekerjaan. Yakin rezeki dijamin sama Allah tapi nyatanya utang saya itu ribu. sudah 3 bulan bayar aja enggak bisa. Yakin, yakin dan yakin dan yakin, tapi kok kenyataannya tidak seperti yang saya ya yakini. Kenapa itu terjadi? Sebab yakinmu itu masih tanda tanya. Jangan-jangan nanti jangan-jangan apa iya toh? Masa sih? Ya. Kalau gitu namanya yakin atau ragu? Yakin atau ragu? Ragu. Kalau orang-orang yakin itu masih pakai kata masa sih? jangan-jangan atau ya yakin. Yakin. Betul kan ya? Ya. Sekarang saya mau mau ngasih contoh boleh? Contoh yang paling gampang ya. Kalau misalnya saya ambil paku ini sadis ya, sadis, jangan ditiru. Saya ambil pa, paku. Terus kaki Bapak atau Ibu saya minta untuk dijulurkan ke depan. Ya. Terus saya tempelkan di telapak kaki, paku-nya saya tempelkan di telapak kaki. Kemudian saya ambil palu. Jangan ditiru, ditiruni sadis. Saya ambil pa, palu. Kemudian palu saya pukulkan ke paku. Saya mau nanya, yakin sakit atau enggak sakit? Yakin. Perlu pakai tapi masak kira-kira anda, tidak yakin. Nah, berarti kalau saya bawa palu sama saya bawa paku, mau saya tempelkan kaki jenengan, bagusnya dijulurkan atau lari. Udah tahu pasti sakit gitu kan ya? Yakinnya ilmu ni, yakinnya il, ilmu pasti sah sakit. Walaupun yang bisa buat sakit tak sakit, hanyalah Allah. Tapi secara keilmuan, wah oh ini sakit ini, ini pasti perlu berdarah ini. Ini kalau tembus itu gimana? Seandainya kita meyakini ketentuannya Allah. Seperti kita meyakini paku yang bisa melukai kita. Pasti hidup kita enak. Kau diam semua kenapa? Boleh nanya lagi? Boleh. Misal bapak sama ibu ditaruh di ruangan. Ukuran 3 kali 2 tanpa ada lubang udara, tanpa ada yang namanya sinar, kemudian ditutup dikunci, tidak dikasih minum dua hari. kira-kira yakin apa? padahal belum tentu kan ya. tapi yakin ma? sehingga kalau dimasukkan ruangan seperti itu mau atau tidak mau? tidak mau, betul kan? nah tidak mau. lah anehnya kita kepada kenyataan-kenyataan dohir ini begitu yakin sehingga menghindari ya kan begitu yakin sehingga menghindari tetapi kepada Allah yang maha benar Allah yang maha benar kenapa kita enggak bisa yakin seperti itu Halo Halo Bisa enggak yakin seperti itu Belum jujur dulu belum belum Lah pengen enggak bisa Pengen makanya datang ke sini Makanya saya ngajar ini. Saya mengajar dalam rangka untuk membuat diri saya semakin ya yakin. Bapak Ibu datang belajar juga ingin membuat dirinya semakin yakin. Ya, semakin man mantap yakinnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan jamin rejeki itu sudah dijamin. Sudah dijamin apapun bentuk rezekinya. Sehat ya sudah dijamin sama Allah. Yang bisa ngasih sehat Allah, yang buat bisa buat sakit juga Allah, rezeki. Yang bisa ngasih ya Allah yang bisa nahan juga Allah. La mani'a lima a'thaita wa lima mana'ta. Betul kan? Doanya kalau habis salat Allahumma la mani'a lima a'thaita wa lima mana'ta wa la radda lima qadhaita wa la yanfa'udzal jaddi minkal Ini kan setiap habis salat kita disunahkan baca, benar ya? Itu disunahkan baca dihayati maknanya kalau kita hayati mananya, yakinnya mesti nambah. Lamani alima'ataita. Ya Allah, kalau kamu sudah ngasih, enggak mungkin ada yang bisa menghalang halangi Allah yang ngasih kok. Masa ada yang bisa menghalang halangi Dan kalau kamu sudah mencegah, enggak mungkin ada yang bisa memberi. Ada orang mau ngasih, tapi Allah katakan tidak bisa. Ya enggak mungkin bi bisa. Dan tidak ada yang bisa menolak takdirmu, ya Allah. Kalau Allah sudah menentukan takdir, suatu takdirnya meninggal. Ya meninggal. Walaupun dokternya lima ribu paling ahli seluruh dunia kumpul jadi satu ya gak mungkin bisa. Walaupun penyakitnya sepele. Walaupun penyakitnya sepele. Walaupun penyakitnya ri, ringan. Walaupun tanpa sakit. Allah bilang meninggal ya mening, meninggal. Tidak ada yang bisa menahan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang punya usaha, yang punya harta, yang punya kekuatan... Tidak mungkin hartanya, kekuatannya, usahanya itu Bisa beri manfaat kepada di dia Kalau kita meyakini dengan benar Maka nanti kita dalam rohah nyaman Nyamannya bagaimana? Allah sudah ngurus Jadi saya gak mau ngurus Allah sudah ngatur Jadi saya gak mau ngatur Tapi ingat, jangan salah tafsir ya Ini pelajaran belum selesai Ya pelajaran belum selesai Sebelum dilanjutkan minum dulu, nah nanti setelah minum ngomongnya enak, yang denger juga lebih enak. monggo tunjuk, kalau panas dikipasi, ya ternyata panas betul nih ini, sholawat. Saya kalau minum kopi itu kayak anak kecil katanya panas dituang di lepek gitu ya, ini lepek ini bahasa Indonesia nya apa nih, cawan. Cawan itu sama lepek apa? Sama lepek, ya, Kalau saya sukanya begini Dibilang seperti anak kecil Memang lebih bagus kalau dianggap anak kecil Kan enak awet muda ya Beb ini siaran langsung ya gak apa-apa Memangnya gue pikirin Beb ini bedah loh Masa sih Ya Jangan-jangan ini gak ada tuntunan ya minum seperti ini ya. Ada minum dengan lepek ini. Ya ada ini sekarang ini ya. Ini beda hasanah. Kenapa beda hasanah? Karena kalau niup-niup begini makro. Nah itu makro. Betul kan? Iya. Maka cara mendinginkannya biar agak dingin begini. Alhamdulillah. Saya nanti mau bahas anu ya. Tayangan gak beres di acara televisi. Tayangan menjengkelkan tuh ya, tapi nggak usah jengkel. Ya. ya, tayangannya menjengkelkan, tapi nggak usah jengkel. Ternyata banyak orang bodoh, keminter. Banyak orang bodoh, keminter. Banyak atau nggak banyak? Banyak. Oh, yang ngomong saya dina Ali, jahilun ya, orang bodoh yang sok pinter, sok ahli ibadah. Itu musuh yang paling tidak menyenangkan Punya musuh tuh kalau pinter Enak, kita jadi semakin pinter Tapi kalau musuh sama orang bodoh Tinggalkan saja, udah jangan musuhan sama orang bodoh Tiwas kesel Memang kalau harus musuhan, cari musuh yang pinter Seperti main catur tuh, Kalau musuhnya pinter kan tambah pinter kita Tapi kalau musuhnya bodoh Tambah bodoh kita kan? Nanti Itu nanti episode terakhir Jam-jam menjelang jam 10 baru saya terangkan Setuju? Sekarang minum dulu, sudah minum semuanya? Habis hmm, Saya masih banyak tuh <laughs> Alhamdulillah Memang ciri khas para pemirsa Majlis Ar-Rawthah ini Namanya juga Ar-Rawthah Taman Memang di taman tuh ya kita ya ngopi Ya minum susu gitu kan ya Duduknya san, santai Tidur juga boleh Gak jadi masalah, yang penting ikut pengajian Beb nanti kalau tidur gak ada manfaat Yang bilang siapa? Mungkin di rumah susah tidur, kalau di pengajian tidurnya mudah Alhamdulillah <Sukri> Betul gak? Eh, manfaat atau gak manfaat? Manfaat, daripada ke dokter Minum obat penenang Mengeluarkan duit, datang aja ke majelis ar Aralto Numpang tidur di tengah majelis Monggo, <Sukri> bagus Lanjutkan Makanya kalau lihat orang tidur di pengajian, jangan iri Alhamdulillah Bisa tidur dia Saya kok gak bisa tidur ya Walaupun ini kajiannya buat saya ngantuk gitu. Misal gitu Lanjutkan ya Tadi saya mau ngomong apa tadi Hah Ngomong apa Sudah tau apa yang saya ngomong Belum Jadi anda gak ngerti saya mau ngomong apa Ya sama, saya juga tak ngeri kan ya. Mau ngapa, mau ngomong apa juga tak ngeri. Arih nafsa kan minat tedbir. Begini, sekarang saya mau ngasih, ngasih contoh yang aktual ya, yang terjadi sehari hari. Boleh, boleh. Siapa di sini yang sudah punya anak, coba angkat tangan. Ya. Yang pengin punya anak lagi, coba angkat tangan. Ah, oh ya, Edwin? Oh belum menikah kan? Yang pengen punya anak kan nggak apa-apa atau -apa, belum menikah nanti segera menikah, begitu loh ya. Segera menikah. Yang sudah punya anak, yang anaknya masih umur di bawah satu tahun coba angkat tangan. Ya ada berapa orang gitu kan? Yang pernah punya anak umurnya di bawah satu tahun coba angkat tangan. <laughs> Semua tadi kan? ya yang pernah punya anak umurnya bahwa 1 tahun Contoh Anaknya minum susu formula Minum susu formula Kemudian Anda jadi karyawan tetap sebuah perusahaan Gaji bulanan UMR Plus dikit Misal 1 bulan 2 ju, juta Gaji 1 bulan 2 juta Anaknya itu minum susu Kebetulan Susunya gak cocok susu yang murahan Susunya satu kaleng ya Satu kaleng 200 ribu Satu kaleng 200 ribu Satu bulan 4 kaleng Berarti berapa itu? 800 ribu Baru susunya 800 ribu Sisa uangnya berapa? 1 juta 2 200 Kemudian untuk bayar SPP anak Yang playgroup Satu bulan 200 ribu berarti sudah berapa itu satu juta. juta sisanya berapa satu juta kemudian untuk bayar iuran motor yang belum lunas ya. hutang motor dengan apa namanya finance syariah sebesar satu bulan lima ribu berarti berapa itu sisanya lima ribu gula satu kilo berapa sekarang 11 ribu 11.000 kilo Iya. Kebetulan dia seminggu itu gulanya 1 kilo, berarti 1 bulan butuh 4 kilo. Berapa jadi? 200.000. Masih sisa berapa itu? 300.000. Pulsa handphone-nya 1 1 bulan ya. 1 bulan dengan uh, pulsa minimal gitu ya, 100.000. Itu sudah termasuk ngiritnya luar biasa. 1 bulan 100 ribu. Berarti sisa berapa ini? Hah? 200 ribu. Kebetulan dia perokok. Satu hari satu pak. Satu pak 10 ribu gitu aja ya. Berarti satu bulan berapa itu? 300 ribu. Padahal tadi sisanya berapa? 200. Berarti udah utang berapa itu? Utang 100 ribu. Berasnya satu bulan berapa? Berasnya satu bulan berapa? Kemudian kira-kira makan... Makan beras tok, enggak pakai, dimasak di gitu ya. Gasnya, satu bulan berat, Berapa? Minyaknya, satu bulan berapa? Apalagi? listriknya berapa? Premiumnya, berapa? Apalagi? Apa bu? Bakwan. Sampai bakwan sekarang. Apa ibu-ibu tadi? Hah? Oh sabun. Ya. Yeah. Ya. Ibu-ibu mikirnya wangi-wangi ya Sabun, bedak, lipstik Dan kawan-kawannya Satu bulan berapa? Ya satu bulan berapa? Dua juta ini cukup atau tidak cukup? Tidak cukup Betul kan? Tidak cukup Itu belum ada kejadian luar biasa Tiba-tiba anak sakit panas harus ke dokter Sekali kontrol dokter sekian Obatnya sekian Belum ada lagi kejadian yang luar biasa Ban motornya pecah Harus ganti Ban dalam. Dan lain sebagainya. Gaji dua bulan dengan kenyataan hidup seperti itu. Pusing atau tidak pusing? Nah kenapa pusing? Karena ngitung. Yang menyebabkan pusing karena? Ngitung. Yang menyebabkan pusing karena? Ngatur. Ini buat gula sekian. Ini buat beras sekian. Ini buat ini sekian. Betul. Akhirnya pu, pusing. Mau enggak saya kasih ilmu yang lebih enak? Mau. Wani tirah. Ya, manut ini ya. Gayanya manut, kasih tarif lari gitu kan, ya. Karena tahu Habibnya enggak mungkin kasih tarif, manut, siap, semangat tinggi. Jadi begini. Saya kasih contoh ya. Contoh. E kalau kita punya penghasilan 2 juta Terus kita tahu Pengeluaran kita 5 juta Stres Atau gak stres Stres, betul kan stress. Nah itulah kesalahan kita Karena kita mikir Dan memastikan penghasilan kita 2 juta Betul kan Kita mikir penghasilan kita 2 juta Dan pengeluaran kita 5 juta Itulah salahnya ini yang disebut ngatur tapi keliru ya begini. Memastikan Allah ngasih rezeki saya 2 juta. Padahal Allah sudah jamin rezekimu lah butuhmu 5 juta ya dikasih 5 juta. Habib kok tahu? Lah yang ngomongkan kan Jeng Nabi kok sallallahu Sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki pada seseorang hamba sesuai dengan besarnya kebutuhannya. Bil makna seperti itu terjemahannya. Jadi kalau pengin rezekinya besar, butuhnya juga harus makin Nah, kalau butuhnya sedikit berarti rezekinya? Berarti kalau tidak punya, butuh. Tidak punya? Ini ilmu saya. Jangan dipraktekan kalau belum sampai makomnya. Ini dibutuhkan keyakinan tingkat tinggi. Harus yakin dulu. Butuhnya besar, penghasilannya juga akan besar. Butuhnya kecil, penghasilannya juga akan ke kecil. Tapi syarat dan ketentuan Berlaku, ingat ini ada syarat dan ketentuannya. Bib, gimana Bib lanjutnya 2 juta bisa cukup buat 5 juta ini caranya bagi bagaimana? Caranya memang enggak masuk akal. Caranya enggak masuk akal. Kita mau perang memang harus mempersiapkan yang namanya Kendaraan, mempersiapkan yang namanya senjata, mempersiapkan strategi. Itu boleh, memang harus itu namanya ngatur tadbir yang mahmud yang terpuji itu yang diizinkan dan itu disyariatkan. Kita punya pengeluaran 5 juta, kenyataan penghasilan kita 2 juta. Yang memang kita harus mengatur, harus mah ngatur. Ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini, ini buat ini. Kita atur. Memang harus itu bu? boleh. Yang tidak boleh di mana? Memastikan jazm. Ya udahlah Pokoknya saya udah punya senjata ini. Saya punya kekuatan sekian. Pasti saya menang. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Saya punyanya cuma segini. Kekuatan saya cuma seperti ini. Saya pasti kalah. Itu juga tidak boleh. Nah yang buat kita pusing itu. Ngatur-ngatur tadi. Ilmu mengatur yang membuat kita akhirnya memastikan. Menang atau memastikan kalah. Memastikan mampu atau memastikan tidak. Mampu itu itu yang dilarang oleh syariat kenapa? karena tidak ada orang yang mampu yang mampu cuman siapa? Allah dan tidak ada orang yang tidak mampu kalau dibuat mampu oleh Allah ketika seorang itu mengukur dirinya dengan ilmunya dia katakan aku pasti tidak bisa berarti dia telah menghakimi dirinya berarti dia merasa dirinya sebagai itu Tuhan Nah, auzubillah min dzalik. Sesuatu yang sudah diurus oleh Allah, kamu enggak usah ikut-ikutmu ngurus. Urusan hidupmu Allah yang ngurus. Nah, nah tapi syarat dan ketentuan kita berlaku kalau ini mau berjalan. Bagaimana caranya? Sesuatu yang menjadi urusanmu uruslah. Ini loh, ini yang sering dilupakan di sini, makanya enggak jalan-jalan. Yakin babe, yakin, tapi kok enggak seperti kenyataan ya? Saya yakin, lebih yakin, benar, yakin Saya percaya Benar, tapi kok hasilnya Begitu, kenapa? Karena syarat Dan ketentuannya enggak dipenuhi Ya Apa yang sudah dijamin Sama Allah, kamu enggak usah mengurus Tapi apa yang menjadi urusan, menguruslah Apa urusan kita? Disuruh Allah taat sama Allah, urusan itu Selesai Contoh, dua juta Allah nyuruh kita ingat Pada orang lain, dengan dua juta tadi Loh, bib ini kalau diukur minus loh Pengeluaran 5 juta Punya uang 2 juta Kurangnya berapa? 3 juta, masih suruh mikir yang lain Nanti minusnya tambah Banyak, nah ini matematikanya Ahli ekonomi yang terlalu Ngirit, wel pelit Iya, yeah. ngirit, wah pelit Jangan lupa Itu urusanmu Kepada Allah itu urusan Allah nyuruh kamu sodakoh Betul kan? Allah nyuruh kamu bantu yang lain. Allah nyuruh kamu perhatian pada yang lain. Allah nyuruh kamu sayang pada yang lain. Jalankan itu. Jalankan. Nanti urusanmu ini diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Masa sih? Nah, ini ini. Ini sebab-sebab begini yang buat orang makanya tidak hasil. Masa sih? Apa iya toh? Bukankah sudah dijamin sama Allah siapa yang mewujudkan hajat seorang hamba? Allah mewujudkan hajatnya dunia dan akhirat. Betul kan? Siapa membantu seorang hamba Allah akan bantu hamba ter tersebut Betul kan? Dan bukankah Allah sudah mengatakan Siapa yang me melapangkan kesulitan seseorang Allah akan melapangkan kesulitannya dunia akhirat Betul kan? Berarti Sebetulnya kalau kita yakin Enak atau enggak enak ini? Enak kan? Enak Tanya sama orang-orang yang sudah yakin Jangan sama orang yang lagi coba-coba Mesti gagal kalau coba-coba Kenapa? Yang dicoba Allah kan kurang ajar ya Mesti gagal. Kerana yang dicoba adalah Allah Subhanahu SWT. Nanya sama yang sudah yakin. Uangnya yang dibutuhkan 5 juta. Punyanya 2 juta. Gimana caranya? Ya caranya tetap beli gula, beli gula. Beli beras, dia ya beli beras. Tapi ketika dia beli beras, dia masak. Dia maaf, masak. Dia ingat teman-temannya. Oh ini teman saya ini kelihatannya kalau makan susah ini. Diajak makan di rumahnya. Mas? Yuk makan yuk di rumah saya, makan bareng saya yuk hari ini, undang makan di rumahnya temannya kiainya lah undang makan, ustadznya diundang makan, walaupun cuma nasi putih sama sambel, ya rotok kebangetan itu. Tapi punyanya ya itu kan ya, tempe tahu, masakan sederhana. Tapi niatnya yang be betul, gitu ya. Niatnya yang betul. Yai, alhamdulillah saya ada sedikit terceki. Judulnya sedikit terceki, jangan banyak terceki. Itu kan orang-orang saking politnya ngomongnya begitu kan? Betul tak? Kita ini saking bakilnya, kalau dapat rezeki gayanya tawadu, gayanya tawaduk saya mendapatkan sedikit rezeki kiai. Buk ngomong yang syukur, Alhamdulillah ya, saya mendapat banyak rezeki. Kenapa enggak pada ini ngomong begitu? Takut nanti kiainya minta. Takut nanti ustadznya min, minta. Takut nanti temannya min, minta. Betul kan? Mestinya kan dengan bangga mengatakan, ya ustadz, ya kan? guru, kawanku, sobatku, alhamdulillah hari ini saya dapat banyak rezeki. Lu Allahnya senang. Ah, ini ini ini ini ini, ini. orang enggak enggak ngelupain saya nih. Saya kasih banyak yang ngomong ba banyak. Dikasih dikit yang ngomongnya tetap banyak. Kok Allah gitu kan? Alhamdulillah saya dikasih Allah banyak rezeki. Kemudian di, dia traktir temannya. Dia traktir temannya. Niatnya apa? Nasi makan. Menyenangkan ha, hatinya. Tapi jangan lupa pasang niat di situ. Ya Allah, nih saya kasih makan teman saya, menyenangkan hatinya. Masih kurang tiga juta, ya Allah. Please, tolong ya Allah, yang tiga juta, yang tiga juta, bereskan ya Allah. Yang tiga juta, bereskan ya Allah. Yakin gak sama Allah? Yakin. Kira-kira beres gak? <laughs> Ini asal ngomong beres, tapi di hati terus gimana ya caranya ya beresnya baga bagaimana gak usah nanya beresnya bagaimana itu bukan urusan kita nah yang membuat kita gagal terus karena kita mikir nanti beresnya bagaimana ya beresnya baga bagaimana apa, apa iya ya mosok sih gitu ya nah yang buat kita gagal itu loh karena kita tuh mikirkan urusannya Allah itu bukan urusan kita itu urusannya Allah kepalamu gak mungkin bisa ikut mikir gak mungkin kuat tugasmu ya udah jalankan Kok tiba-tiba bapak atau ibu ngomong, "Nak, bapak sama ibu mau keluar kota. Bapak kebetulan enggak punya duit, ibu enggak punya duit. Tolong ya Nak, tolong dikasih uang buat bekal untuk perjalanan dan untuk di sana." Ya Pak." <laughs> Ngomongnya makeceut, Ya Pak." Nah, ini enggak enak ini. Kalau orang yang orang yang sudah yakin sama Allah, justru melihat itu rezeki. Alhamdulillah, hmm. saya butuh 3 juta. Bapak, ibu, saya butuh. Pahalanya nyenengkan orang tua itu luar, biasa, langsung buat Siapa? Satu juta dikasihkan bapaknya. Istrinya teriak. Gendeng gak wakamu? Gila, <gila> kamu. Kamu gi? Gila. Ini satu juta. Buat bapak, ibu. Nanti kita masih kurangnya tiga juta. Diamlah kamu. Menengok itu. Nah ini termasuk asbab yang menyebabkan suka gagal tidak serasi keyakinannya. Suaminya yakin, istrinya enggak yakin. Nah, repot kan? Makanya usahakan itu yakinnya itu sama. Nanti bisa maksimal, hasilnya bisa mak maksimal. Hasilnya bisa maksimal. Terus 1 juta dikasihkan orang tuanya, berangkat orang tuanya keluar kota, senang hatinya. Senang enggak ha? hatinya? Ngomong sama orang-orang, "Ini saya dikasih biaya anak saya. Doakan ya, semoga anak saya itu rezekinya berlimpah." Saya mau nanya, kira-kira sayangnya Allah sama bapaknya tadi lebih sayang mana? Lebih sayang? Allah. Allah ngomong sama malaikat, tuh kurangnya 3 juta, kirim 8 juta. Bisa atau gak bisa? Ya. Udah pernah ngalamin atau belum? Ya. <laughs> Karena syarat dan ketentuan tidak anda jalankan, maka belum pernah. Kalau sudah, kalau sudah, ya nanti insya Allah bisa. Solusi. Solusi itu macam-macam Bentuknya solusi itu macam-macam Nanti Allah kasih solusi Sesuatu yang gak pernah kita pikir Allah yang ngasih Nih Tiba-tiba dimasukkan ke kepala kita Plum Kok ada hidup seperti ini ya Dari mana? Ya gara-gara kamu sedekah Allah kasih kamu hidup Gara-gara kamu senangkan orang tuamu Allah kasih kamu hidup Gara-gara kamu mau bercanda sama anakmu Anakmu kamu timang-timang Anakmu kamu ajak lari-lari ketawa Untuk bahagiakan hatinya Allah kamu kasihi ide. Dikasih ide sama Allah S.W.T wa taala. Lah, ini kita enggak mau begitu, mikir dunia tapi enggak jalanin akhirat, makanya mumet. Nyatanya mumet enggak mumet? Pusing atau enggak pusing? Pusing. ya? Pusing. Nah, saya ngurus semua ini tuh belajar. Belajar untuk tadbir tadi ini gimana caranya enggak buat pusing ya sama arah nafsaka minat tadbir enggak usah kamu terlampau ngurus-ngurus karena sudah diurus Allah bukan enggak diurus lo ya kita ngurus tapi enggak usah terlampau ngu ngurus enggak usah terlampau mikirin nanti gimana ya nanti gimana ya nanti gimana itu jangan dibuang nanti itu enggak ada yang ada sekarang nanti ada enggak nanti nanti ada enggak enggak ada wong kita belum belum tentu sampai nan. nanti yang ada apa Ya sekarang, lah ini ya. ya sekarang, ya ini ya sekarang. Setiap nambah detik ya sekarang, betul kan? Yang ada se sekarang. Jadi nggak usah mikir nanti, nggak usah terlampau dipikir itu. Nanti nggak usah terlampau di, dipikir. Nanti kalau saya dipecat bagaimana? Ya nanti kalau dolar harganya dua ribu bagaimana? Nanti kalau dolarnya harganya seratus ribu gimana? Nanti belum tentu dolar seratus ribu kamu masih hidup kita jago dipikir. Kan begitu ya, nggak usah mi mikir terlampau jauh. Apa yang di depan ini kita Cukup atur sekedarnya Dengan baik Sekedarnya dengan baik Contoh dengan baik, ya orang namanya mau keluar naik motor Ya dikompai yang benar Helm dipakai, spionnya disiapkan ya, Pentilnya juga dipasang Lampu dinyalakan, kemudian Di starter, jangan lupa yang paling penting Bensin diisi, kontak dinyalakan Ini kadang enggak nih Bensin diisi, di starter Capek, kok gak nyala ya kenapa ya? Kontaknya mas Ya kontaknya gak di, gak dinyalakan Setelah semua udah siap, jalanlah. Gak usah mikir. Nanti kalau ada momen bagaimana, ya udah lo, kamu udah siapkan simnya ada ini ada. Ada momen ya udah diadepin. Ya persiapannya lang, lengkap. Nah, nanti kalau bannya bocor gimana? Gak usah mikir, ban bocor ya. Yang penting banmu normal kan? Ya udah, jalan saja. Sah kalau nanti bocor bagaimana? Gak usah dipikir, mikirnya gak bocor, gitu aja gak repot. Iya. Lalu nah, nanti kalau misalnya hujan di tengah jalan bagaimana? Ya udah bawa mantel. Lah kalau kemudian hujannya deras kencang bagaimana? Ya usah-usah dipikir. Hujan-hujanan gitu aja kok. Repot. Gak berani hujan-hujanan, ya ngiyuk begitu ya. Artinya kalau kita mau mikir, jawabnya kan banyak ya. Habis waktu untuk gitu. Gak usah. Siapkan saja seperlunya persiapan. Kemudian lanjutkan kehidupan dengan taat. Kalau kita bisa begitu, semua masalah itu jadinya ringan. Contoh, contoh. Mas Edwin. Boleh? Pak contoh. Setuju? Apa Edwin kita baca contoh? Kamera tolong di zoom. Kamera mana ini sembunyi dia tadi pojok bisa enggak di zoom ini Mas Edwin? Dia tanda itu. Oh, enggak sembunyi. Edwin sing teng. Sini sayang. Jangan sembunyikan dirimu. Biar dilihat sama seluruh dunia ini. Mas Edwin ini sampai hari ini belum menikah, betul? Betul. Perintah Nabi apa? Kalau sudah bisa bekerja, ya kan? maka hendaknya segera menikah. Pertanyaan saya pada Edwin, sudah ingin nikah atau belum? Sudah. Sudah. Katanya Su? Sudah. Betul kan? Sudah. Pertanyaan saya kedua, kapan ingin nikah? Secepatnya. Katanya, secepatnya. Kita belajar langsung dari kenyataan saya. Secepatnya sudah pengin nikah. Kemudian kalimat kedua secepatnya. Saya katakan bohong. Saya ngomong dia bohong. Dusta. Jujur tapi dus. dusta. Kenapa dusta? Kalau secepatnya, dari dulu saya tanya jawabannya secepatnya. Pengin, pengin. Kemudian secepatnya. Pengin, secepatnya. Kok sampai hari ini belum nikah-nikah? Gitu kan ya? Jangan ngomong belum dapat jodohnya, Bib. Hmm. Bukan begitu, cara kerjanya bukan begitu. Pasti kan ada yang menghalangi ini kan ya. Apa yang menghalangi? Karena dia terlampau ngatur. Bip saya gak ngatur-ngatur, Bip saya nikah dengan siapapun mau. Iya betul, nikah dengan siapapun mau. Tapi kenyataannya setiap kali ditawari ngeles. Oh, kalau itu seperti adik sendiri kok Bip. Oh, kalau yang itu udah seperti kakak sendiri ya yang itu wah kalau itu tuh saya seperti gurunya kok. Kalau yang itu semuanya begitu. Sebetulnya berarti kan ada yang disembunyikan ya kan ya? Sesuatu yang dipi dipikir ya, sesuatu yang dipikir, entah apa, ada sesuatu yang dipikir, entah dikhawatirkan, dikhawatirkan dalam benaknya atau dia takutkan dalam dalam benaknya. Kalau sungguh-sungguh pengin menikah, ini contoh loh ya. Tolong jangan jangan pandang beliau, tapi silakan diplototin. Kalau emang Mas uh, Abah Edwin ini betul-betul pengen menikah, pengen me menikah, maka ya, yang dilakukan pertama kali adalah pasang status di BBM, WhatsApp yang berminat dengan saya hubungi saya segera. Wah, wow. Ebo atau nggak Ebo? Contoh, saya kasih contoh yang nyata, contoh yang nyata di Jogja, betul kan? Ada perempuan yang pasang iklan. Jual rumah beserta pemiliknya. Betul kan ya? Jual rumah tapi nikahi pemiliknya. Itu berarti niat jual rumah dan niat nih, nikah. Laris manis enggak? Laris manis. Gitu. Coba Edwin. Gitu. Pasang iklan seperti itu. Jual motor beserta Edwinnya. itu. Misal ini kan. Ini saya ngomong ini bukan bercanda. Artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh dan yakin pada Allah SWT. Yakin. Yakin. Waduh loh, usah diatur atur, ya oh, begini. Yo milih pacar satu bib, yang penting perempuan. Iya harus ya perempuan. Syarat nomor dua apa? Saya pengen nikahnya dengan yang masih gadis bib, cocok. Kamu juga masih jo joko, joko kan bib? Ya jelas bukan bukan bukan duda gitu loh ya, masih berperjaka. Jadi dia ya perjaka pengen dapat ga? gadis itu wajar kan ya wajar. Kemudian apa? Ya, yang umurnya itu kalau bisa di bawah saya, Bip. Boleh. Ya kan? Berapa maunya? 17. Enggak jadi masalah. Walaupun agak bermasalah. Ya, misalnya 17 sampai 20. Ini kan harus ada daftarnya kan? Daftar. Nah, terus sekarang pertanyaannya yang berikutnya. Dapatnya di mana? Gitu kan? Dapatnya di, di mana? Ya, sederhana. Mulailah ngomong kepada Allah. Ya Allah. Setiap kali selesai sholat, sholat. Segera nikahkan saya. Segera nikahkan saya. Segera nikahkan saya. Dengan wanita yang bisa membahagiakan saya dunia akhirat. Sekarang saya mau nanya. Sudah atau belum? Edwin begitu sudah atau belum? Ini pelajaran. Dijawab jujur. Sudah atau belum? Belum. Ya belum ya kan? belum. Kenapa belum? Satu, berarti tekadnya belum belum maksimal. Belum maksimal. Kemudian yang kedua masih ada yang dipikir. Ada yang dipikir. Dipikir. Walaupun enggak terlampau dipikir. Yang dipikir Mas Edwin itu begini loh. Kira-kira siapa yang mau ngambil mantu saya ya? Gitu sama Mas Edwin? Ya, yeah. <laughs> kalau duit gak mikir ya, duit gak mikir. Tapi apa ada ya yang mau sama sama saya? Kan seperti seperti itu. Ini kau jadi pelajaran judul gitu ya. Bukan. Ini saya ngambil contoh yang nyata. Ilmu ini kalau kita cuma teori kan gak gak paham. Tidak akan pa, Paham. Tapi nanti kita akan terapkan ini dalam kehidupannya nyata. Biar mudeng gitu. Maksudnya apa toh? <tuh> gak usah ngatur-ngatur tuh maksudnya baga bagaimana? Apa gak ngatur sama sekali? Ya, enggak, yo ya, tetap nggak ngatur. Maka tadi saya katakan seperti apa Edwin ini pengen nikah atau yang lainnya pengen nikah. Jangan cuman ngomong pengen nikah, pengen nikah, pengen nikah. Dua hari yang lalu Edwin itu ceramah di depan saya, di atas saya di lantai. Tiga, beliau mengatakan jangan cuman berpikir positif, segeralah bertindak positif. Katanya. Luar biasa kan? Ini motivator loh. ini. Jangan cuman berpikir positif, segeralah bertindak positif. Nah, ketika orang pengen menikah, nomor satu, ya dia lapor sama Allah. Ya Allah, saya pengen nikah. Doanya harus kan kencang. Itu nomor satu. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, mulai dia ngatur. Cari calonnya. Dan nah, carinya bagaimana? Bisa ngomong sama Habibnya, Bib, saya pengen nikah. Kalau ada yang cocok buat saya, tolong, Bib sampaikan sama orangnya, saya mau. Nanti, tolong saya dipertemukan sama orang tuanya langsung. Setiap ketemu orang, ngomong gitu, kalau ada keluarganya, mas, yang kira-kira, pengen nikah bek penowo jadi judul saya. Ini namanya mempersiapkan, namanya mempersiapkan. Ini namanya nga, ngatur. Perkara nanti dapat judulnya atau belum dapat judulnya, itu enggak usah dipikir, tapi prosesnya harus dijalani. Prosesnya harus dijalani. Lah kita ini kebalikannya, kebanyakan mikir tapi enggak jalani proses. Paham? Paham? Ini kan contoh ini ya. Contoh yang lain bab tadi itu loh, utang, bayar utang itu misalnya, duitnya nggak ada, banyak mikir atau jalani proses, mikir toh. Tapi coba proses yang paling paling utama nomor satu, kita tanya sama Nabi toh, Salam, kancing Nabi, gimana ya caranya bebas utang, gimana caranya bisa melunaskan hutang, gimana caranya beban beban hutang itu terlewatkan semua. Kimana saya bisa membereskan semua urusan utang-utang saya? Kimana ya Rasulullah nanya. Saya mau nanya. Kira-kira di zaman sahabat ada tak sahabat yang terlibat hutang? Ada bukan cuma satu dua. Sampai ada sahabatnya Nabi itu karena masjid itu cuma satu, ya. Ada yang sahabat itu karena karena ga enak sama orang yang yang dia berhutang kepadanya belum bisa bayar sampai ketika sholat Jumat itu ga jadul ga ikut sholat Jumat sampai dalam syariat jadi udur. Boleh seseorang tidak sholat Jumat? Sholat buhur ya, tidak sholat jumat Kalau masjidnya cuma satu loh ya Di kota itu masjidnya cuma satu Dia punya hutang, ingin bayar, belum bisa bayar lah Yang dia hutangi ada di masjid itu Dia kalau ketemu malu Ini kalau ke masjid lah, Nanti ketemu nih, malu saya ini Dia gak datang ke masjid, tidak jumatan Dalam syariat, dalam mazhab syafi'i Maka itu uzur Boleh dia tidak sholat jumat Sampai segitu loh toleransinya Allah kepada orang ya kepada manu, manusia seperti itu. Nah, ternyata tidak sedikit sahabat ini terlibat utang. Sahabat ini terlibat utang. Banyak kisahnya kan? Banyak kisah. Ya tinggal kita ambil satu-satu toh. Jadikan itu jalan keluar. Nomor satu doanya dibaca. Kamu kalau punya utang baca doa ini habis salat, walaupun utangmu sebesar Gunung Uhud, emas akan dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agrini bibadlika amman siwak dan nyatanya habis sholat pus, enggak dibaca kakan mikir utang bayar, utang bayar ngedol jam, ngedol sapi jual jam, jual sapi, jual sapi jual kambing, nah tapi doanya enggak dijalankan, nah ini yang salah ini namanya ngatur, tapi salah salah, kenapa? Karena aturan yang diajarkan. Allah gak dijalankan. Sampai di sini, paham? Mudeng. Kemudian sahabat mau bayar utang, Uangnya gak cukup. Tadi itu loh. 2 juta sama 5 juta. Lapor sama Nabi. Ya Rasulullah. Ayah saya meninggal. Tapi hutangnya, korma itu banyaknya luar biasa. Hasil panen saya mbak, mungkin cukup buat bayar. Tolong Ya Rasulullah didoakan berkah. Biar cukup buat bayar. Ini hebatnya sahabat. Cari solusi dari Nabi. Gimana caranya biar cukup? Ya Rasulullah. Rasul ngasih solusi. Nanti waktu panen dipanen saja. Nanti ketika mau bayar panggil semua orang yang punya utang itu untuk untuk datang. Tapi jangan kamu timbang sebelum saya datang ke sana. Maka ketika mau ditimbang Rasul datang ke sana. Apa yang dilakukan Rasul? Tawaf. Rasul mengitari hasil panen korma. Diubengi sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Silakan sekarang ditimbang, ditakar yang sedikit itu ditakar untuk nyaur bayar utangnya. Seluruhnya lunas dan bahkan sisanya itu lebih dari sebelumnya. Enggak masuk akal toh? Ya, berarti di sini ada pelajaran lagi. Kalau punya utang, ya, ada uang tapi belum cukup, minta doanya ulama-ulama yang soleh betul. Selain kitanya sudah doa tiap hari, tapi minta doanya para, ula, para ulama. Nah, ini cara-cara yang diajarkan api jalankan dulu. Jangan ke akan mikir tapi yang sudah di, di seharusnya kita jalankan gak dijalankan. Kalau urusan ngasih rezeki itu urusannya Allah. Urusan kamu ibadah, ibadahmu itu jalankan. Baca doanya, lakoni sholat hajatnya, tekuni zikirnya. Ya itu dijalankan. Usahamu ya udah usaha, kerjamu jalankan kerjamu dengan halal. Jangan mau bayar utang tapi hidupnya ngapusi orang terus. Kalau berdagang bohong, berdagang bohong, berdagang bohong, berdagang bohong. Berdagang, bohong. Saya yakin, bib, saya yakin, pasti dilunaskan Allah. Saya pengajian terus. Tapi utang saya kok tambah banyak, gak lunas-lunas. Kenapa? Lah kamu gak ngapusi? apa sih? Kajiban Allah dalam perdagangan kan berperceki ini ya. Maka urusan rezeki harus beres semua. Kita transaksinya itu jual-belinya harus tidak ada dusta kepada lawan atau konsumen yang kita berjual kepadanya, menjual kepadanya. Nah ini, yang begini ini sebetulnya kalau kita terapkan hidupnya enak atau gak enak? Enak atau? Kenapa? Ya Allah, saya sudah jalankan tugas saya, kewajiban saya, saya sudah lakukan yang saya lakukan, dan saya yakin ya Allah, engkau maha bisa membereskan semua urusan saya. Mas Edwin, mau segera nikah? Mau? Nah coba diumumkan. Biasanya yang malu itu perempuan ya. Ini Edwin malu-malu gitu kan ya. Insya Allah, kita doakan Beliau ini insya Allah Sebelum berakhir 2015 Sudah ketemu Calonnya amin. amin Dan yang mengaminkan tadi Semoga juga ketemu calonnya Amin. Kalau sudah ada calonnya Semoga awet judulnya amin. Edwin kok enggak amin amin <laughs> nah, hadirin. Ini memang pelajaran tadi itu saya kasih contoh begini biar jelas. Jelas sekarang? Betul, sudah jelas. Nah, sekarang coba saya mau mau ngecek ya, ngecek hasil penjelasan seberapa. Boleh? Boleh. Punya uang 2 juta, pengeluaran 5 juta. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Pusing atau enggak pusing? Saya kasih contoh diri saya sendiri boleh? Boleh? boleh, iya. Tagian 200 juta misalnya Misalnya saya punya tagian 200 juta Benar nih ada tagian 200 juta Uangnya baru ada 10 juta Pusing atau tidak pusing? Seharusnya pusing atau tidak? Ya seharusnya tidak pusing Iya. <tuk> Terus harusnya ragu atau yakin? Harusnya yakin Harusnya yakin kalau sampai saya pusing, kalau sampai saya ragu, kalau sampai saya resah, kalau sampai saya gelisah, kalau sampai saya merasakan ada rasa-rasa yang gimana, gimana, gimana berarti ada sesuatu yang busuk, sesuatu yang rusak, sesuatu yang salah di dalam hati saya. Dan itu lebih berat daripada beban hutang atau masalah. Paham? Paham kan? Ya. Terus? Habib kok yakin gimana caranya? Lambang ya, saya, Abis solat dua belas, kok Allah makfini ini pihalarikan hormi kau, agni ini lebih siwak. keaman, siwa. Ya sodako, ya sudah sudah jalan dan selalu jalan, insya Allah kok sodako. Bukti nya ialah kalau lagi sama keluarn, minimal ngasih makan teman-teman saya, betul kan ya? Makan nasi. Kemudian apa lagi? Nah ini yang hadir di sini, ya minum air, ya minum susu, dapat roti, betul kan? Kemudian pengajian yang enggak petengan, alhamdulillah, padang terang ban, benderang, bener kan? Taw, alhamdulillah teman-teman yang suntuk masuk majelis ar-Rahmoh duduk saja suntuknya hilang, gitu kan ya? Kadang itu cuma masuk tok sudah suntuknya hi, hilang. Artinya berapa banyak orang yang susah susahnya itu hi, hilang, kesusahannya lenyap ikut di dalam mah ha, majelis. Kok saya masih meragukan Allah akan mengurusi urusan-urusan untuk majelis ini? Berarti saya orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu lebih berat daripada punya hutang sebanyak dunia dan alam semesta. Paham? Bisa anda menjadikan itu keyakinan dalam kehidupan? Ini kok wajah-wajah bisa tapi ragu terus kenapa nih? Ini memang nggak nggak gampang. Memang nggak gampang ya. Memang nggak gampang. Memang nggak gampang. gampang membuat diri kita itu plong nggak usah mikirin gitu-gitu tuh memang nggak gampang. Kenapa? Wong dari kecil dari hidup sekolah seru mikir kok pikiran, pikiran, pikiran Betul kan? pikiran. Makanya mikiro gitu kan ya. Ada ndak yang ngomong, "Amalo, amal lo, zikira." Ama Mangkane dikiro. Mangkane salata. Itu udah langkah. Yang ada, makanya mikiro. Mikir, bukan zikir, tapi mi, mikir. Bukan ibadah, tapi capek untuk usaha-usaha. Nah, sekarang kita rubah ya mulai malam hari ini. Ya. Kalau kerjanya ya tetap kerja, usahanya tetap usaha-usaha. Tapi sisi yang jadi kewajiban kita ini lo kita maksimalkan. Paham? Bib, uangnya dikit mau ngasih makan orang caranya bagaimana? Gampang. Kalau ngasih makan anak tuh diniatin ngasih makan orang. Memangnya anaknya bukan orang? Ya kan? Ngasih makan istrinya niatin ngasih makan istri itu manu manusia. Ra nah, istri juga gitu, masakin suami masakinnya niatin ngasih makan oh orang. Itu sodakoh Jadinya soda, sodakoh Dan itu jadinya solusi Jadi solusi untuk jalan keluar ke Kita dari masalah Jelas? Sekarang kita tutup bab yang satu ini Kita berlanjut ke bab masalah Tayangan di televisi yang Menjengkelkan tapi anda jangan jengkel tadi ya Mau? Setelah yang berikut ini Punya saya belum habis Punya anda sudah habis? yang belum-belum yang sudah sudah Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda: Inna Allah jaela rahah wa rauha roha wa rahah, firidha wal yakin. Sesungguhnya Allah menjadikan rasa senang, lapang, tadi ya plong, itu dalam rida wal yakin. Jadi kalau orang itu bisa rida dan yakin selesai. Rida itu bagaimana? Puas. Dikasih apa-apa, puas. Kasih gaji 2 juta, puas. Dikasih gaji 500 ribu, puas. Puas itu bagaimana? Kepada Allah tidak ngersulah itu puas. Kepada Allah tidak tidak mengeluhkan takdirnya Allah. Ya Allah, gimana sih ya Allah? Saya udah capek-capek, dapatnya cuma segini ya Allah. Ya. Tapi sebaliknya, ya Allah terima kasih. Saya udah dikasih uang 500 ribu. Tambah lagi ya Allah, ya Allah ya, itu boleh. Ya itu namanya puas. Namanya ri yakin Dan yakin dia. Pasti diurus sama Allah. Pasti akan diselesaikan masalahnya oleh oleh Allah. Pasti akan ditolong Allah. Yakin begitu. Orang kalau sudah punya yakin begitu. Mesti hidupnya tenang. Mesti hidupnya senang. Mesti hidupnya rasa hatinya lah lapang. Ini yang ngomong bukan saya. Tapi yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Maknanya seperti itu. Nah, sekarang kita beralih kepada sesi mengomentari tayangan televisi yang menjengkelkan. Ya semoga tayangan itu segera ditutup. Ya doa gitu. Semoga segera ditutup. Karena e, udah dikasih tahu masih ngeyel berusaha memecah belah umat Islam. Ya umat Islam ini mau dipecah belah gitu. Saya tadi ikut khutbah Jum'at, hadir sholat Jum'at khutibnya Habib soleh al-jufri ceramahnya cukup bagus. Ya ceramahnya cukup bagus. Beliau mengatakan bukan saya, saya cuma kutip Orang itu kalau mau menjadikan satu dunia satu madhab itu orang yang bodohnya luar biasa, ya. Jadi kalau semua mau dibuat satu madhab satu uh, model satu mau model itu orang yang bodohnya luar biasa. Wong oh, di zaman Nabi aja sudah modelnya macam-macam kok, ya kan? Ada yang disuruh Nabi nanti kamu sholat sholat dzuhurnya atau sholat asarnya. Bareng sama saya, nyatanya di tengah jalan Sudah sholat du dulu karena takut Waktunya habis Yang satu sholat ketika ketemu Nabi, meskipun waktunya sudah Habis, ini kan modelnya B, beda Modelnya berbeda Nah itu ada juga sahabat yang Seperti kita ketahui, beliau sholatnya Habis sholat, uh, sholat, habis fatihah Selalu baca surat, kemudian setelah baca surat Baca al, al ikhlas ya, Ini modelnya beda dengan sahabat Yang lain sampai diprotes oleh seluruh makmum protes. Tuh enggak diajar ke nabi lo, kamu kok seperti seperti itu ya. Modelnya udah beda, beda. Enggak mungkin bisa dijadikan satu mau model. Lah akhir zaman ini kok ada orang yang modelnya sedikit tapi maksa yang banyak Seluruh sama sama dia. Paham kan? Modelnya dia itu dikit, dikit. Kelompoknya enggak banyak, enggak besar. Di Indonesia ini ya. Indonesia ini kan tempatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini tempatnya orang-orang tahlilan, di sini tempatnya orang-orang solawatan, di sini tempatnya orang-orang ziarah kubur para wali, di sini tempatnya orang-orang cari barok, barokah. Sementara dia enggak suka yang namanya tahlilan, enggak suka yang namanya solawatan, enggak suka yang namanya ziarah makam para wali, enggak suka yang namanya tabarruk cari berkahnya orang-orang saleh. So, Kayak dari masalah enggak suka. Yang jadi masalah apa? Dia paksakan seluruh Indonesia harus berubah. Jadi seperti dia. Itu nanti akan menimbulkan pertumpahan darah. Akan menimbulkan kepercian. Akan menimbulkan permu permusuhan. Kenapa? Karena maksa, maksa, dan mak maksa. Gak boleh seperti itu. Ya, Gak boleh seperti itu. Hidup itu harus bisa mentolerir orang lah orang lain. Cukup nyampein dengan santai, dengan penuh cinta, kasih sayang. Saya begini, kamu bagaimana? Saya begini, oh ya udah, Kalau mau ikut saya monggo, enggak, ya enggak apa-apa. Itu bagus, ya kan? Nah ini enggak. Sekarang muncul tayangan-tayangan yang mengklaim kebenaran. Kebenaran yang dia sampaikan dan menyalahkan ajaran-ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diamalkan sejagat ini loh ya. Bukan cuma dari Sabang, oke, kutub utara, kutub selatan ini muslimin. Yang mengamalkan itu jumlahnya Mayoritas gitu ya Jumlahnya mayoritas Baru-baru ini ada tayangan di televisi yang mengatakan Mayit itu Udah gak bisa mendengar Suara Orang yang berbicara kepadanya Betul kan? Saya gak usah ngomong Tayangannya apa ya Udah anda cari sendiri Katanya mayit gak bisa dengar Kalau pajak ngomong sama Yang hidup dia gak bisa dengar Kalau diajak ngomong sama yang hidup Kemudian diambilkan ayat-ayat Al-Quran Itu ayat-ayat untuk orang kafir Ayat yang diperlakukan untuk orang kafir Artinya tidak bisa mendengar Bukan tidak bisa mendengar karena tuli Tapi tidak mau mengikuti Ya tidak mau mengi mengikuti Banyak dalil menunjukkan Orang yang udah meninggal dunia Itu bisa mendengar Orang yang hidup berbicara kepada Kepadanya Saya akan ambilkan beberapa contoh Beberapa con? contoh Mau? Yakin? Yakin. Betul? Betul? Ya Sekarang saya mau nanya Boleh nanya? Ya. Kalau ada orang meninggal dunia Dalam hadis itu disebutkan Kalau yang melayat itu pulang Maka mayat itu bisa mendengar suara langkah kakinya Betul? Betul? Betul? Ya Nah, kok di TV ada yang ngomong itu bisa dengar, tapi nanti kalau yang layat sudah pulang, mayatnya nggak bisa dengar lagi. Apa ada hadis Nabi yang mengatakan seperti itu? ada, ada kan? ada Nah, terus yang yang nambahi karangan-karangan ini siapa ini? Mayat hanya bisa mendengar ketika melangkahkan kaki meninggalkannya, dia bisa mendengar. Setelah itu tidak bisa mendengar lagi. Setelah itu tidak bisa mendengar lagi. Oke. Okay? Saya ambil yang lebih lebih lebih parah ya, lebih parah. Kalau mayat enggak bisa dengar setelah itu, setelah itu mayat enggak bisa dengar. Kok ada ceritanya mayat jalan-jalan ya? Pernah dengar mayat jalan-jalan? Ya bukan kemudian jasadnya jalan-jalan, bukan gitu kan ya. Yang dengar itu sebetulnya tubuh atau ruh loh. Ruh kan bukan tubuh tubuh, banyak orang yang koma, telinganya tuli, tapi bisa mendengar pernah dengar ceritanya orang buta bisa melihat sebentar, ini, ini pertanyaan buat bingung ya orang buta bisa melihat pernah dengar kapan mimpi ada orang buta kok bisa mimpi gak bisa mimpi saya melihat matahari hanya dalam mimpi. Dia mimpi melihat. Berarti melihat itu pakai mata atau pakai ruh? Melihat pakai ruh. Mendengar ya, mendengar itu pakai telinga atau pakai ruh? Pakai ruh. Ya pakai pakai ruh. Kekuatan ruhlah yang yang dijadikan alat untuk men mendengar. Contoh Nabi Soleiman Alisalam. Bagaimana bisa bisa beliau bisa mendengar suara semut berbicara? Nah kalau mendengar itu pakai telinga, menurut dokter telinga manusia bisa tidak mendengar suara semut? Tidak bisa. Nah ini berarti apa yang menyebabkan bisa mendengar? Karena kekuatan kekuatannya ruh untuk mendengar suara semut tersebut. Ini cuma contoh ya, contoh kecil. Nah berarti yang yang mendengar itu ruh bukan jasad orang namanya mayit, masa telinganya berfungsi, kan medeni ya, mayit memang telinganya tidak berfungsi, apalagi udah jadi tengkorak, tidak ada telinganya, ada tengkorak pakai telinga, ya kan, tinggal tengkorak kepalanya gitu aja kan, namun mayitnya, jenazahnya memang, tidak bisa dengar, yang dengar itu, ruh, nah ruh itu bukan cuma bisa dengar dalam syariat kita, roh itu bisa jalan, roh itu bisa ngobrol. Roh itu bisa jalan, roh itu bisa ngo ngobrol. Lah kalau bisa ngobrol berarti bisa dengar enggak? Bisa. Ya nah, contoh yang paling gamblang, makanya enggak usah pakai contoh yang kangelan-kangelan ya. Saya mau ambil contoh yang paling gamblang nyata. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW ketika Isra ketika Isra dan Mi'raj. Saya mau nanya, yang ditemui Nabi itu mantan manusia atau manusia hidup? Mantan manusia hidup, ya kan? Ruh. Ruhnya para, na Nabi. Ruhnya para, Rasul. Ada Nabi, ada Rasul. Nanya, ketika ketemu itu Nabi bicara atau diem? Bicara. Nabi diajak ngobrol atau tidak diajak ngobrol? diajak ngobrol, selamat datang wahai anak yang soleh, ya kan ya, diajak ngobrol. Kemudian Nabi juga mengucapkan salam, mengucapkan sa salam. Pertanyaan saya, kalau misalnya yang sudah meninggal nggak bisa dengar, kira-kira Nabi ngasih salam nggak kepada Nabi ngasih salam nggak kepada Nabi Adam, kepada Nabi Musa, kira-kira kalau nggak bisa dengar kok. Gak usah dikasih, oh, percuma, rakungu. Ya, dia gak, de, gak dengar, gak usah dikasih salam. Tapi dikasih salam karena dengar Dan menjawab, sah, salam. Semua itu ruh atau bukan ruh? Ruh. Sebetulnya ini cukup gak untuk membantah yang mengatakan bahwasannya orang meninggal gak bisa dengar lagi? Cukup kan? Nah kira-kira Nabi yang diajak bicara Rasul itu udah meninggal atau masih hidup? Sudah mening meninggal. Nanti mesti ngeyel. Oh itu kan Nabi. Nah, genahi karab muki piye gitu ya? Nah, maksudmu bagaimana? Kamu tadi bilang orang yang sudah meninggal. Sekarang kamu ngomong itu nabi. Nah, terus bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti ada perkedaulian yang sudah meninggal selain ah, nabi, gitu kan ya? Tidak bisa men mendengar. Kalau nabi bisa mendengar. Nyatanya, nyatanya ya, mereka berdalil. Nabi itu tidak bisa mendengar ucapan salam dan solawatnya nih. Orang-orang gak bisa dengar. Karena itu disiapkan malaikat satu di makamnya Nabi. Yang menyampaikan solawat dan salamnya. Itu buktinya tuh. Jadi kalau ada, ada yang ucapkan solawat dan salam. Itu malaikatnya yang lapor sama Nabi. Nabi itu fulan solawat dan salam buat kamu gitu. fulan solawat dan salam buat? Buat kamu. Berarti Nabi nya gak bisa dengar. Nabi cuma dengar omongannya malaikat. Gak dengar omongan umatnya. Saya mau nanya. Ini paham begini, paham brut atau ruwet? Brut penruwet kan ya? Coba sekarang kita kita kita bahas ini, kita bahas. Ya kita bahas. Sekarang saya mau mau ngasih contoh sedikit. Ngasih contoh so. sedikit hadisnya itu ya. Ada malaikat yang dikasih nama seluruh makhluk di kiamah. Betul? Tidak ada satu pun dari umatku yang mengucapkan salam kecuali Ya, ada dalam daftar itu kemudian dilaporkan kepada kepadamu. Artinya, nabi bukan tidak dengar ucapan salam dari umatnya. Bukan tidak dengar, tapi Allah menugaskan malaikat agar semuanya dicatat rapi. Ini lo yang ngasih salam, ini lo yang ngasih salam, ini lo yang ngasih salam, sehari berapa kali dia ngasih salam, jumlahnya berapa dia ngasih salam. Jangan nabi yang dikasih tugas ngitungi. Mudeng? Allah tuh pengen ngatur, ini diatur, ini ada tugasnya, terima salam masuk, laporkan Nabi, terima salam masuk, laporkan ha, Nabi dari Fulan, ya Rasulullah, ini sehari sekian, ya Rasulullah, ini sehari sekian ya, ya Rasulullah, jumlahnya jelas, orangnya jelas, karena ada yang bertugas khusus, masa Nabi suruh ngurusin, dia berapa kali? Suruh ngapalin semua orang yang mengucapkan salam, jumlahnya, dan lain sebagainya, bukan begitu cara Allah memuliakan Nabi Muhammad, sasalam, Allah memuliakan Nabi dengan cara diurusi semuanya termasuk yang ngasihkan salam itu pun ditampung malaikat ini ngasih salam siapa namanya siapa jumlahnya berapa berapa malaikat tinggallah laporan nabi dengar seperti kita tuh loh ya assalamualaikum assalamualaikum kita dengar nggak dengar tapi kita punya pelayan lo kita punya pula pelayan coba dilihat tuh siapa yang ngasih salam coba dilihat siapa yang ngasih salam kan begitu yang ngasih salam fulan dari sana, Pak. Oh iya. Siapa lang? Silakan masuk, suruh duduk dulu. Bukan berarti kita enggak lihat. Kadang kita lihat, kadang kita dengar, betul ya? Tapi kita suruh orang untuk li lihat. Untuk apa? Memuliakan juga yang ngasih salam. Ya, segera di disambut. Banyak sekali hikmah dalam hadis ter tersebut. Contoh yang ketiga. Kalau kita masuk kubur, Masuk kubur. Suruh diem, abah suruh kasih salam. Kasih salam. Kira-kira dikasih salam batu atau roh? Nah, kalau dikasih salam, enggak dengar. Kira-kira perlu dikasih salam tak? Islam ini agama pintar atau agama bodoh? Agama pintar. Nah, kalau yang dikubur itu enggak dengar, ngapain? Assalamualaikum. Orang krumu aku. Percuma mas, jangan dikasih salam. Saya enggak dengar. Assalamualaikum ya ahlul kubur, wana nahnu insya'allah bikum lahikun. Itu yang meninggal dikasih salam oleh yang hidup dan kasih salam itu berlaku setiap kali masukku kubur dan khusus untuk yang meninggal saja salam itu diberi diberikan. Nah kira-kira, ya kira-kira itu mendengar atau enggak mendengar? Mendengar. Nah kita Memang judulnya kira-kira kalau moto hakikatnya Matiose. Kan begitu. Tapi kira-kira ini kan berdasarkan dalil-dalil yang sahih so gitu. Dalil, dalil yang yang sahih. Kemudian Rasul juga pernah ngomong tuh sama yang meninggal orang-orang kafir. Fitri akhir nabi. Eh, ya di sumur Badar tuh kan. Gimana? Sudah kalian dapatkan janji dari sesembahan-sesembahan kalian enggak? Masa Nabi ngajak ngomong yang gak dengar, ngapain? Berarti Nabi ngelantur, berani ngomong seperti itu. Ini orang kafir saja udah meninggal, ditanya sama Nabi, eh, gimana? Sudah kalian temukan? Janji-janji sesembahan kalian, gitu. Diajak ngobrol oleh Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Ini banyak dalilnya. Makanya, hati-hati kalau lihat tayangan, makanya sekarang kalau ada tayangan televisi itu, dicek cek dulu lah, ahlu Sunnah apa bukan. Kalau enggak, enggak usah. Enggak usah didengarkan. Mau nambah ilmu, Beb. Banyak jalan untuk nambah ilmu. Ya. Jalan nambah ilmu itu, Ba, banyaknya luar. Luar biasa. Cukup ya. Bab yang satu ini. Yang terakhir. Menyambut satu muharram Malam rabu besok kan satu muharram. Semoga baru manfaat. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahiba birahmatillah. Adada maafi ilmillah.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 وتجاوز أن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسرب سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عورياك wasrukbi sabila hudak walhiqni biashriak sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin saya minta satu al-fatihah saya besok pagi insyaallah mau berangkat dakwah ke Hongkong doakan perjalanannya berangkat maupun pulang mudah selamat kemudian di imigrasi juga tidak repot sampai di sana bisa memberikan manfaat dunia akhirat dan kembali ke tanah air bawa barokah untuk